ya senang sekali pemirsa di rumah, Terus saya Teguh Zaki bisa hadir kembali di sini dalam acara bengkel hati Tapi tentunya saya gak sendiri, saya tetap bersama Ustadzano, apa kabar Ustadz? Hai Alhamdulillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam eh, Ya Teguh semangat ya Ustadz ya? Semangat Semangat Perdeka, oh, belum tujuh belasan, belum tujuh belasan ya. Baik pemirsa di rumah pada pagi hari ini temanya yaitu adalah manajemen sabar. Nah bagi anda semua yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi sama Ustaz Dano boleh langsung kirimkan SMS ke nomor 9388 ya dengan formatnya itu ketik spasi eh ketik hati, maksudnya ketik hati spasi pertanyaan kirim ke 9388 atau juga bisa telepon ke 021. 877970 nya tiga kali atau 877980 nya tiga kali ya oke okay, Ustadz ini kalau misalnya kita membicarakan manajemen sabar ternyata sabar itu ada manajemennya juga bukan manajemen artis aja ibu-ibu tapi ada juga manajemen sabar ini gimana nih cara kita memanage uh, sabar kadang-kadang kan kita sebagai manusia gak sabar kita paginya buru-buru aja kita main Iya memang memang uh, banyak hal yang harus kita ketahui Jadi kesabaran itu tidak hanya cuma sekedar kita ada masalah diam itu enggak Jadi sabar itu sudah ditentukan istilahnya di dalam Quran banyak sekali ya Salah satunya umpamanya ya Wajahna abadagum libatin fitnatan atas birun. Sesungguhnya, uh, sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, pada waktu kita mencapai salah satu uh, firman Allah Taala ini yang yang diinginkan oleh Allah Taala pada waktu kita mendapatkan ujian, hmm. apakah kita sabar? Nah, di sini harus kita fikirkan dulu. Jadi, jadi tidak hanya cuma sekedar teori kita fikirkan tu begini. Uh, Mas Zaki. jadi pada waktu kita mamanya ini uh, uh, sebuah keluarga ya yeah. sebuah keluarga, jadi orang tua yeah. bertemu dengan anak, anaknya yang masih kecil kecil lah, mamanya yeah. masih umur 6 tahun atau 7 tahun masih kecil, di mana dia punya saudara yang senangannya ribut yeah. aja. Nah, yeah. ini orang tua ini sebenarnya kalau kita uh, kalau orang tua ini mengacu pada firman Allah Taala, dia harus menyadari bahwa ini ujian. Yeah. Dan dia harus dijalani dengan kesabaran. Nah kesabaran itu gimana? Apakah ngomel? Mm -hmm. Apakah diem? Nah ini tidak sebenarnya kesabaran itu adalah uh, berpokok pada ini anak saya ini harus uh, saya jadikan anak yang soleh atau solehah kan seperti itu. Nah yeah. pada waktu melihat anak yang ribut ini kita harus mempunyai teknik, istri. Mm -hmm. Kita harus mempunyai teknik gimana caranya. Nah. Salah satu caranya adalah berdoa pada Allah Ta'ala agar anak-anak ini tidak banyak ribut Ini bisa sebenarnya ya. Teknik kedua adalah kita sendiri itu e, masuk kepada anak-anak Sehingga anak-anak itu merasa kita itu tidak tidak ada batas tidak ada Jadi batas. pada waktu kita itu bilang e, D jangan ribut ya ini ibu baru begini D jangan ribut ibu baru begini di sinilah, insya Allah itu kelihatan bahwa itu harus di manage kesabaran nah, harus ini, di -manage. harus di manage. Ya. Dan ini memang sulit. Jadi kadang-kadang uh... kan kita suka sabar itu kan ada batasnya. Kalau kita lagi nafsu ya, bu ibu ya. Kadang-kadang nah. ini sabar itu kan ada batasnya. Nah itu kan harus di manage kembali lagi kepada awalnya. Iya, memang memang kalau seorang muslim yang taat sebenarnya uh -huh. sabar itu tidak ada berbatas jadi iya. cuman kalau lagi nafsu kan ya, sadian. misalnya kalau misalnya wah oh, sabar itu kan ada batasnya nggak bisa begitu dong gitu ya bu ya <laughs> kembali lagi harus di manage itu tadi ya iya sebenernya. harus di manage jadi nggak bisa kemudian ada juga orang sudah benar dia katanya ya, ya banyak sih saya mendengarkan ya acara di tv itu sudah benar yang dikatakan bahwa sabar itu tidak berbatas tapi nah. pada waktu dia itu ada masalah marah iya. Nah, jadi dia hanya kamuflase atau dia hanya teori aja nah Sebenarnya e, kalau kita memang apalagi kita akan dalam kondisi pengajian seperti ini mm -hmm. ya tunggu jagi ya. Jadi kita harus memahami kesabaran itu kayak apa. Kemudian sulit tidakkah sabar? Yeah. Itu harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu kita akan gampang putus asa kayak ummanya yeah. salah satu firman Allah taala itu menceritakan wasna'inu bisabri wasala wa inna la kabiraton ila al-khasiin jadi ceritakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sangatlah sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, pengertian di sini sabar kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Berarti kita ada sesuatu yang kita inginkan, kita sudah ikhtiar, kita mencoba ikhtiar kemudian kita juga dari sabar ini kita harus ada planning juga karena sabar itu enggak sudah diam ada planning ikhtiar kemudian eh, apa namanya kita sudah doa kemudian kita juga menjalankan sholat yang tidak putus ya dan itu sungguh sulit kecuali bagi orang-orang susu pada waktu kita itu menunggu ketuntunan Allah untuk memberikan kepada kita sesuatu nikmat umamanya dari apa yang kita lakukan itu butuh apa namanya butuh waktu butuh ketenangan butuh apa namanya ya istilahnya itu ada ada tidak ada putus asa ya, ya. dan itu sulit kecuali bagi orang-orang khusus orang-orang khusus itu orang yang senantiasa mengedepankan ajaran-ajaran Quran ajaran Rasul daripada nafsu Iya. Makanya pada waktu dia dengan tenang, santai, dia lebih lebih diciri tangan seperti itu, oh, dan iya. itu sulit Nah ini Ustadz kalau misalnya kita nih selalu tidak sabar gitu, kayaknya kita pengennya main terus-terus aja kayak gitu, itu apa akibatnya Ustadz? Iya kalau penyakit apa gitu mungkin penyakitnya kita enggak, ya Iya memang nggak sabaran yang kalau orang tidak sabaran itu paling gampang itu tensinya tinggi tensinya tinggi pusing gitu kali lah iya kalau ten... <laughs> karena, so, karena di sana tensinya tinggi <laughs> wah pada ngacung tuh <laughs> jadi memang betul jadi orang yang tidak sabar itu kan keburu buru keburu buru keburu buru nah sifat keburu buru itu Tapsu. yang iya sifat keburu-buru ini akan menjadikan hormon-hormon uh, daerah kelenjar adrenalin itu mulai aktif nah itu bisa memacu kerja kerja jantung gitu, kerja darah mungkin dengan tarik nafas, diam dulu sebentar mungkin sambal, ah, nafsunya bisa uh, teredam gitu mungkin ya boleh, atau boleh. mungkin ada tips-tips yang lain untuk menahan emosi mungkin. menahan emosi itu tipnya kalau menurut saya itu tidak bisa dengan teori kalau saya. Hmm. Teori itu hanya cuma sebagai dasar. Jadi caranya adalah menghadapi langsung keadaan hmm. itu. Jadi kalau umpamanya Tengku Zaki ada masalah dengan siapa? Kalau memang itu hanya cuma sekedar cerita enggak bisa. Oke. Okay. kita pengajian di sini nih, nih ya. Hmm. Ini pengajian di sini. Ini ngerti oh dengan anak harusnya lebih tenang, lebih ini Mungkin gitu ya. Nanti ibu-ibu ini di rumah, nanti kalau adanya rib, anaknya ribut, nggak bisa diterapin langsung yang dari sini itu nggak bisa, sulit. Pasti lupa dulu, begitu ya bu ya. Lupa dulu, gitu. Lupa dulu, ya. Nah, jadi memang membutuhkan waktu, membutuhkan apa namanya pengertian yang lebih hmm. dalam, sehingga nanti kalau sudah berkali-kali berkali-kali baru, hmm. oh saya menghadapi anak harus begini, hmm. gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi tips itu hanya teori, tapi boleh. Tapi tetap harus ada apa namanya manajemennya ah, tadi, itu. ada ada manajemen sama pertarungan antara ujian kita iya. harus dihadapkan pada pertarungan, Wah, pertarungan. Ii, iya, mungkin beneran. bisa juga dialihkan dulu ke yang lain, mungkin nafsunya boleh, boleh nafsu makan, nafsu <laughs> makan mungkin. Ya. Baiklah, pemirsa berbicangnya sangat menarik sekali pada pagi hari ini, tapi kita harus menjalankan sebuah dulu, tetap di bengkel hati. Assalamualaikum, Mas Danu, nama saya Deniz Perdiana, sudah sakit dari tahun 2005, kaki saya sebelah kiri sama tangan kiri tidak bisa gerak, sudah mencoba berobat ke semua alternatif, tapi bilangnya setuh, awalnya saya rasakan utama saya sehat. Lagi menonton TV bersama adik saya, tiba-tiba tiba saya meminta maaf kepada ibu saya. Nah, dia ambruk, pingsan, tapi tangannya sama kakinya bergerak-gerak. Begitu dia sadar, malah tangan dan kaki itu tidak bergerak lagi, seperti mati rasa, gitu, Mas Danu. Nah ya, ini kita tambah sedikit, Pak Ustadz. Ini kan kita ini belum bisa berjalan, karena untuk di tulang punggung mau berdiri rendah kuat. Jadi... Tetap kita gendong, jadi masih tak ke, ada namas Oh Ustaz, saya ingin minta kebisinya Supaya saya sembuh, supaya orang tua saya senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pemirsa tadi kita sudah lihat cuplikannya Dan sekarang kita sudah langsung tersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Baik, uh, kita langsung aja ya sama Pak Lestari Danu ya. Bagaimana Pak Lestari Danu? Iya, uh, Bapak Pak Sabar tadi ya. Pandi. Pandi Pak. Pa? Ha? Pa Ade ya? Pak Afan. Pak pa Afan. Afandi. Afandi. Oke, Pak Afandi. Okay, oh, Pak Afandi. Afandi ya. Ya. Uh, tahun 2005 putra Bapak stroke ya, Pak? Ya, putri. Ya. Eh putri ya. Uh, saya mau tanya pada waktu eh -E umurnya putri Bapak berapa? 14 tahun 14 tahun ya saya mau tanya pak eh, eh, sebelum putri bapak stroke seminggu atau dua minggu atau sebelumnya ya saya mau tanya apakah bapak dengan ibu ada masalah-masalah yang amat kuat ya masalah yang menjadikan emosi masalah yang menjadikan cengkel Walaupun tersimpan di dalam hati yang tidak bisa dikeluarkan Bapak ada masalah sebelum uh, Bapak ingat uh, sebelum putri Bapak jatuh stroke itu uh, Memang ada masalah dengan Ibu maaf ini saya tanyakan ya Iya Pak uh, Benar ada masalah Ini Pak uh, Ini selama Ini, ini sebagai suami. Uh, kita ni tak usik ah, tak, tapi cerita. Kayaknya ada lanjutan banyak dia ini. Kaduomong omong dari pak Tiara pasti bahwasanya lanjutan. Kaduomong ini apa namanya ada punya kesan perempuan gitu. Padahal saya berulang ini juga pernah berbicara kenapa teman kuat. Hmm. Tapi ini saya percaya ini. Jadi bagaimana kerap sering. Jadi kita tetap berupa Padahal saya juga memberikan lagi saya ini Untuk mempertahankan saya. Supaya ini bisa dihati. Kerama ini saya tidak lihat, tidak terlalu besar. Itu Jalannya sangat besar. Tapi kita masih ada berpulau. Saya itu pernah menjalankan hal-hal yang memikir. Termasuk perempuan lagi. Terima kasih saya. Walaupun saya. Ya. Yeah. Oke. <tuh>. Ya Alhamdulillah memang ada kecengkelan yang tersimpan yang amat kuat sekali ya Memang kalau ada anak yang istilahnya itu belum dewasa ya belum akil balik Kalau ada pertengkaran di dalam keluarga yang amat sangat kuat Ini biasanya dampaknya ke anak Ini Ini salah satu cara dari Allah untuk mengingatkan kedua orang tua bahwa E, sebenarnya ada permasalahan yang harus diselesaikan di dalam keluarga. Jadi kalau saya tadi ini kan putus-putus ya, begitu saja ya, ya, tadi ya kurang, jelas, kurang begitu jelas. Tapi intinya salah satu yang saya ya, agak ya. jelas itu curiga terus menerus, sehingga menimbulkan kejengkelan bertahun-tahun. Nah, istilahnya apa yang dituduhkan? Maaf, maaf ya, ibu, bapak. E, Tuduhan yang, di, ya, yang dituduhkan kecurigaan. ya kecurigaan untuk maaf-maaf bermain wanita Kalau memang itu tidak kenapa harus dilakukan terus menerus ya Karena itu sebenarnya juga akan menjadikan kalau mamanya ini tuduhan ini di, dituduhkan pada suami Suami itu pasti jengkel ya. Pasti kebanyakan ya kebanyakan ya Kecuali kalau memang suaminya sendiri itu kacau. Jadi dituduhkan itu malah lari beneran ya. Jadi intinya adalah janganlah kita mencoba menuduh atau mencurigai suami itu atau suzon ya. Berpikiran yang tidak baik bahwa suami itu main wanita. Beginilah, begitulah. Nah itu akan berdampak ya. Paling tidak akan menghancurkan keluarga dan itu biasanya yang saya dengar-dengar nih kebanyakan yang tengu Jagi. Yes, right. Itu kalau umpamanya istri-istri si sudah menuduh suaminya itu berselingkuh umpamanya. Itu di pengadilan agama gampang cerainya loh itu. Oh, yes. Iya benar. Karena saya dapat dapat sering dapat uh, bocoran dari bocorannya. iya pengadilan agama. Walaupun si istri itu begitu ya memang kita enggak boleh. Jadi saya oh, Ya, benar, Pak. Pandiannya Pak. Iya. Iya, memang e, kalau bisa sih enggak perlulah istilahnya kita saling tuduh. Kalau memang sudah jelas, ikhlaskan semuanya karena Allah taala. Karena perkawinan itu kita mulai kan memang untuk menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan untuk saling tuduh atau saling curiga atau saling apapun yang kurang diridhoi oleh Allah Ta'ala makanya di sini uh, Bapak jalan keluar bagi putri Bapak adalah mm -hmm. uh, selesaikan masalah ini dengan baik-baik dengan Ibu enggak perlu marah Bapak saya mengajak Bapak enggak perlu marah tapi yang jelas Ibu juga sama enggak perlu marah dengan uh, Bapak dengan masalah ini muncul di TV umpamanya ini masalah kita semua masalah Wanita atau pria itu saling tuding untuk selingkuh, selingkuh, selingkuh, semuanya itu seperti itu, banyak sekali Nah, ayolah di sini kita mencoba mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala, Bapak Afandi khususnya uh, Untuk menyelesaikan masalahnya dengan ibu, dengan baik-baik, buka dengan baik, tidak ada kejengkelan yang tersimpan Kemudian berdoa Pak Afandi dengan ibu berdoa mohon kepada Allah Taala rajin sholat sunah tahajud jangan jangan tinggalkan sholat lima waktu kemudian mohon agar putri bapak itu kalau setruknya karena kesalahan dan dosa bapak atau kesalahan dan dosa ibu mohon ampun kepada Allah Taala kemudian mohon Allah memberikan uh, kesembuhan mudah-mudahan Allah ridho sehingga Putri Bapak bisa Disembuhkan oleh Allah Ta'ala ya Bapak ya Amin Imin. Semoga lebat-lebat sembuh juga ya Pak Afandi ya, Dan mudah-mudahan Ibu juga nonton di rumah ya Baik, terima kasih Pak Fandi Kita langsung ke penolongan selanjutnya Ustaz ya. Ustaz. Baik, sudah tersambung dengan penolongan berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsum Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak siapa? Sanat Pak Dadang. Pak Dadang. Baik Pak Dadang, kita langsung saja uh, ke Pak Ustaz Danu pertanyaannya. Silakan Pak Dadang. Asalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah eh -huh. apa kabar? saya ini eh Pak Ustaz. Ustaz tapi sakitnya Ini Pak Tik, Pak Wirkan. Selamat. Hanya Sekali Saya Ustaz Uh, nah ini kebetulan masih tayangan, perut agak butuh. Tapi kalau biar ya, menerangkan, ada cerai tergantung uh, karena jalan susah berbicara lama. Jadi kalau bicara lama, sering tersentak di hidung itu, pak. Jadi oh, sering tersendat di hidung. Balik lagi uh, terus kanak-kanak, lupa kanak-kanak itu. Kira-kira saya kasih solusi barangkali. Memang saya ratakan semenjak saya menjadi kurang lebih 7 bulan tahun Baik, baik Pak Dadang Tadi suaranya maaf agak putus-putus Tapi yang kami tangkap adalah masalahnya Bapak Hidungnya tersumbat ya Pak ya Mungkin itu ya Pak Ustadz Iya. Kalau gak salah itu ya Begitu ya Pak Dadang ya Iya. Pak Oke, Pak Dadang dimana lokasinya Pak? Di Cirebon Cirebon ya Oke, Pak Dadang di Cirebon masalahnya hidung tersumbat nih, Bagaimana nih Ustadz Iya Eh uh... Biasanya kalau hidung tersumbat ini, uh, itu mengikuti, ada beberapa hal. Pertama, itu mengikuti cara berpikir di otak sini. Cara berpikir kita di otak sini. Yang kedua memang hidung sendiri. Uh -huh. Saya mau tanya, kalau ada di otak depan sini, itu berhubungan dengan cara pikir kita. Pola berpikir kita. Uh, pola berpikir Pak Dadang, itu termasuk pola berpikir yang kalau ada masalah dipikirin serius atau tidak, itu kunci. Kalau memang Pak Dadang, kalau memang ada masalah sering dipikirin, berarti hidung itu mengikuti. Tapi yang kedua, ya, hidung tersumbat, itu ada salah satu hal yang harus kita ketahui, yaitu dengan lingkungan. Hidung itu untuk mencium keadaan lingkungan, bau lingkungan. Sebenarnya, hidung itu sama untuk mengetahui lingkungan. Nah, kalau hidung tersumbat, maaf-maaf ya Pak Dadang, ini hanya dua pilihan sih. Eh, Pak Dadang dengan lingkungan itu termasuk res. Res ponsif atau uh, agak menutup dengan lingkungan. Kalau Pak Pak Dadang hidungnya tertutup, ini biasanya dengan lingkungan tidak begitu dekat, tidak oh, begitu tidak begitu membaur, tidak begitu membaur maksud saya. Ada yang ada yang ada. Nah ini hanya dua. Pak Dadang uh, cara berpikirnya yang uh, terlampau kuat, ya kuat berpikir kuat atau Pak Dadang dengan uh, lingkungan sosial agak agak sulit bersosialisasi. Yang mana Pak Dadang? <tuk> kalau itu memang kadang memang agak jarang bergaul dikarenakan oh. apa kesibukan saya yang pulangnya sore atau malam gitu. Oh iya. gitu. So, kan uh, tadi yang pada tunjukkan paket tidak diterima dipermacarakan. Jadi mm -hmm. okay, kalau link nah, memang ada tertutup tertutup aja yang yang kurang Oh, oh ya, ya, ya. Tetangga iya iya iya. Kedekat semua tangga Iya, jadi uh, kalau mamanya Pak Dadang cara berpikirnya agak agak serius, gimana uh -huh. tadi Pak Dadang? Ya, kalau ya. Uh, kebetulan pekerjaan saya memang tidak terikat. Oh, gitu. Nah, Berarti dua-duanya kena semuanya ya Pak Dadang. Iya ya. hidungnya tersumbat ya, terus selama 17 tahun kalau 17. tidak salah ya, Pak Dadang. Iya, Pak Dadang itu coba dirubah ya polanya dirubah. Dirubah itu tidak tidak akhirnya Pak Dadang dengan tetangga itu langsung membaur, terus gerga enggak enggak. Ya, sorry, enggak. enggak. Itu enggak ya, Tapi hati yang dirubah itu adalah hati. Aha. Jadi yang pertama cara berpikir itu agak ringan ya walaupun hmm. Pak Dadang itu kerjanya berat ya. Kayak uh, memimpin perusahaan yang berat pulang itu Maghrib, isya Itu cobalah Pak Dadang tetap santai cara berpikir relax. Itu satu ya Relax, relax aja Yang kedua uh, punya niat Sebenarnya keinginan berbaur dengan tetangga Dengan dengan teman-teman yang lain itu kuat juga Kuat, jadi keinginan itu dibentuk dulu Keinginan, insyaallah Dari keinginan inilah sebenarnya Allah mengetahui niat Pak Dadang uh, Sebenarnya Uh, tidak seperti yang sekarang atau yang kemarin-kemarin. Nah, dengan Pak Dadang niat mau berubah, mudah-mudahan uh, hidungnya bolong lagi, lancar lagi, lancar lagi Insyaallah ya Pak Dadang. Pak Dadang, bagaimana Pak Dadang mungkin sudah jelas penjelasan dari Ustadz Danu ya tadi ya. Ya Alhamdulillah. Saran dari Pusat Insyaallah akan uh. saya lakukan. Ya Allah undirilah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi siap ini ya. Tenanglah ya. lagi nih ya. Iya ya, <laughs> lagi ya. Jang, jangan tinggal. Iya jang, jangan tinggalkan sholat lima waktu oh, Pak Dadang masih, ya. ya. Itu pasti kita umat Islam. Kemudian ditambah sholat sunah tahajud Aha. ya. Deketkan diri kita pada Allah ya. Taala. Kalau kita banyak salah, banyak banyak juga bersyukur. Insya Allah nanti Pak Dadang banyak jalan keluar dalam masalah hidup. Ya, Baik ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sudah cukup halo ya. Oke, ya, ya. terima kasih oke terima kasih mudah-mudahan semuanya lancar dan hidungnya tidak tersumbat lagi perang ya <laughs> baik pemirsa setelah yang satu ini kita harus istirahat sebentar karena ada pesan-pesan yang mau lewat jangan kemana-mana tetap di bengkel hati Baik pemirsa masih bersama saya Teguh Zaki di Bengkel Hati dan juga Ustaz Danu ya dan bagi pemirsa yang punya pertanyaan langsung aja kirimkan SMS dengan format ketik hati spasi pertanyaan dan kirim ke 9388 atau juga bisa langsung telepon ke 021-8779-7000 atau 8779-8000 baik kayaknya udah ada yang telfon lagi nih Ustaz ya, ya. oke Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Iya, dengan Bapak siapa Pak? Assalamualaikumussalam Iya, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum Pak <laughs> Dengan Bapak baik, siapa? Uh, saya Hadi Pak Hadi, Pak Hadi di mana Pak? Saya di Bogor Di Bogor, baik Pak Hadi langsung saja pertanyaannya kepada Sadana Baik Iya Pak, pertanyaannya Pak Hadi? Iya Pak Ustaz uh, Saya Hadi di Bogor uh, Baik, uh, saya sudah lama menikah Cuma sudah 7 tahun ini Saya belum dikaruniai keturunan Yang Saya sudah beberapa ke dokter uh, Telah Diidentifikasi dengan dokter Ternyata uh, Saya ada penyumbatan di Reproduksinya uh, Menurut dokter Itu harus dioperasi uh, Saya mohon Ustaz uh, Memberikan saran bagaimana saya harus bersikap seperti itu, Ustaz baik sudah okay. jelas kayaknya sudah ada pertanyaannya ya jelas uh, pak siapa tadi ya Pak Hadi pak Adi, ya? ya Pak Hadi pak Adi, uh, reproduksi itu berhubungan dengan uh, Apanya yang betul belum ini Pak Hadi? Saya baru menyusun kata-kata Pak Hadi sudah betul aja. Ada pagi-pagi udah anget nih sebenarnya. Ada belum ada kopi belum ada teh yang angin. Pak Hadi eh, kalau reproduksi itu tersumbat ya, itu berhubungan maaf-maaf eh, ya ini bukan suatu yang tabu, bukan suatu yang saru, bukan sesuatu yang ini ini ini ilmu, ini ilmu jadi. Uh, kalau keluarnya sperma itu uh, apa namanya uh, tidak lancar ada yang tersumbat berarti dulu sebelum Pak Hadi de, uh, sekarang ini dulu walaupun walau saya tidak tahu persis uh -huh. Pak Hadi ini termasuk orang yang agak pendiam uh -huh. saya tidak tahu betul apa enggak Pak Hadi Pak Hadi termasuk orang yang agak pendiam enggak pendiam agak introvert agak tertutup begitu enggak Pak Hadi betul betul oh betul ya, ya, ya. nah ini satu yang kedua apakah dulu Pak Hadi itu pernah merasa jengkel kepada ibu atau kepada bapak jengkel ya jadi yang tersimpan bukan jengkel yang keluar jadi seseorang yang tertutup itu biasanya jengkelnya disimpan saya mau tanya sampai sekarang apakah Pak Hadi Pak Hadi pernah Merasa jengkel terhadap ibu atau bapaknya. Pernah gak Pak Adi? Sama ibu. Sama ibu ada ya. Sama ibu dua sudah kena ini ceritanya. ya. Yang ketiga Pak Adi. Sayang gak sama istrinya? Sayang banget. Aduh, <laughs> <laughs> pasti sayang cantik bener -bener ini. Kalau langsung lho. siap. Oh, sayang <laughs> banget tuh. Berarti istrinya cantik ini ya. Pak Adi. Tersumbatnya saluran dari sperma menuju ke pelepasan, ya itu memang ada beberapa hal. Dua, ini sudah ketemu. Satu, Pak Adi termasuk tertutup, introvert, pendiam, itu harus dirubah, Pak Adi. Itu harus dirubah, benar-benar harus dirubah. Kenapa? Karena, maaf-maaf ya, mulut itu berhubungan dengan, maaf-maaf ya, dengan kemaluan dan juga dengan anus. Itu hubungan secara secara ini yang saya perhatikan yang saya survei, jadi kalau umpamanya mulutnya terdiam banyak tidak bica bicara, ini hmm. biasanya ada khususnya hmm. bicara dengan orang tua itu nanti bagian yang produksi spermanya itu akan tertutup, itu seperti itu hmm. jadi uh, inilah yang, yang bisa saya ceritakan secara islami ini bisa ketemu bahwa kejengkelan Pak Hadi kepada ibu, itu karena ibu itu orang tua yang melahirkan Pak Hadi mm -hmm. pasti Allah menutupnya itu Pak Hadi besok kalau ingin punya anak, bagian spermanya yang ditutup oleh Allah Ta'ala okay. jadi itu, makanya sekarang permasalahan Pak Hadi dengan ibu selesaikan dengan baik ya Pak Hadi ya. mohon maaf pada ibu ceritakan kepada ibu Uh, dulu nah. Pak Adi itu jengkelnya kenapa, kemudian permasalahannya apa, ceritakan pada Ibu, ceritakan pada Ibu dan minta maaf. Minta maaf, kemudian baru tiap saat mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala agar uh, apa namanya yang tersumbat itu dibukakan oleh ya. Allah Ta'ala. Hanya itu, kemudian satu hal Pak Adi mulai banyak cerita, jangan terlalu tertutup cerita. Kalau ada masalah cerita, kalau ada masalah Habis cerita, ya? insyaallah itu membuka sendiri nanti. Apa namanya? yang tertutup di dari mulai sperma, eh, mulai pabriknya sperma hmm. sampai ke pelapasan itu nanti insyaallah akan terbuka ya, sendiri. Lalu enggak perlu operasi tadi ya. Enggak perlu operasi enggak apa-apa. Yang e, penting iya. kalau memang sudah terbuka kuncinya satu lagi Pak Hadi yang harus wajib. Iya. Wajib bukan cuma sunah. Kalau ingin punya anak, ya kumpuli istri dengan baik-baik. Nah, itu wajib. Kalau nggak dikumpulin, ya mana bisa punya anak. Gitu, ya. Dikumpulin semuanya. Oh, gitu. Saya, saya salah tanya sama Tengku Zaki, salah kayaknya. Loh, loh, loh, loh. Karena belum punya. Udah punya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Sudah jelas kira-kira ya. Dan mudah-mudahan Pak Hadi cepat punya momongan ya Pak Hadi. Ya. Amin, amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Hadi. Selamat Lajit. selamat berusaha Baik <ripsenyi> <lihat> ya, ya, Ustaz ya. di rumah semakin mari aja perbincangan ya Tapi Ustaz sepertinya sini udah ada yang ingin bertanya juga nih Jemaah kita yang sudah hadir ya. ya Mungkin ya. ada yang ingin bertanya Oke okay, saya samperin dulu nih Tapi kalau ngeliat kayaknya seger-seger aja nih Ustaz Ini gak ada permasalahan Nih kita pengen <simpulman> tanya juga nih <yeket> <yukat> Ya ibu ya silahkan ibu Permasalahannya langsung ditujukan kepada Ustaz Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Pertama sekali terima kasih pada bengkel hati Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam uh, Selama ini saya sudah dari bulan puasa yang lalu Mengikuti pengajian ini Dan uh -huh. memang banyak hal yang sudah saya dapatkan Terutama tentang penyakit saya Pak Ustaz uh -huh. Saya sudah uh, mengalami sinusitis selama 13 tahun Jujuh -huh. Dan Pak Ustadz sering uh, memberikan informasi bahwa itu tadi pun sudah ada pemikiran yang terlalu kuat dan sebagainya sudah, Insya Allah sudah saya jalankan dan sekarang sinisiti saya sudah mulai berkurang Alhamdulillah yang, Alhamdulillah yang biasanya kalau setiap buka mata itu bisa 30 kali bersin saya Pak Ustadz Setiap buka mata ataupun adalam kegiatan-kegiatan tertentu yang sangat uh, melelahkan itu pasti bersihnya tidak berhenti. Nah sekarang sudah mulai berkurang karena saya belajar meminits untuk uh, memikirkan sesuatu tidak terlalu kuat. Namun sebelumnya lagi, Pak Ustadz ini ada ada satu hal mungkin buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga mirip saya setelah tiga bulan ini mengalami sakit kepala sebelah kanan. Jadi dari mulai mata, kaki Sampai leher itu semua Sakit Pak Ustadz Yang sakit matanya atau mata kakinya Ini ceritanya Kayaknya kalau di masjid itu enggak Soalnya ada Pak Ustadz dan Mas Jaki Manis-manis e, aja Pak Ustadz Aduh ini pengajian Bu Tidak apa-apa apa-apa. Jadi, silakan. Gini, Pak Silahkan Jadi kalau misalnya biasanya itu Kejadiannya setelah mulai pagi hmm. Kepala saya itu yang sebelah kanan Sudah mulai sakit, kemudian Matanya bola matanya kayak Pak Ustadz yang sakit. Nah saya sudah check up uh, sebulan, bukan sebulan, dua minggu yang lalu sudah di MRI segala macam. Jadi di leher itu cervicalnya katanya uh, yang ketiga keempat itu terjepit. Terjepit. Ya kemudian LED-nya saya sampai 35. Jadi laju endap darahnya tinggi. Kemudian SGOT-nya juga sekarang naik, tapi baru kali ini, Pak Ustad, nggak tahu kalau dulu-dulu ya. Nah, uh, kemudian juga lumban yang belakang, tulang pinggangnya yang keempat kelima itu juga ada yang kecepit. Jadi sekarang okay. ini seluruh yang kanan ini memang terasa pegel dan sakit. Demikian, ba Pak Ustad. Terima kasih. Oh, Mohon ya. Solusinya mungkin ya, dengan oh, Ibu, ibu Neneng dari Bandung. Ibu Neneng dari oh, Bandung iya. ya. Saya baik, mau tanya, ya. boleh? Boleh, Pak Ustad. Kalau saya nggak mau tanya juga boleh. Boleh juga, oh, tapi benar. harus ditanya Pak Ustadz Harus ditanya <laughs> Oke, okay, Bu Neneng dari Bandung Saya mau cerita Kalau sebelah kanan itu sakit dari mulai kepala sampai kaki ya. Kemudian mata, kaki Maksudnya mata dengan kaki Maksudnya begitu ya, bukan mata kaki gitu ya Iya, oh, mata ya. dan kaki Pak Ustadz Mata dan kaki, sebelah kanan semuanya Sebelah kanan semua Nah, kalau kalau saya masalah lumban, masalah apa itu saya gak ngerti, jujur tapi kalau sebelah kanan sakit ini uh, awal-awal gejala kayak ya hampir-hampir stroke ini saya enggak nakut-nakutin. Hampir ini kan bisa seratus tahun lagi stroke-nya kan bisa ya. Tapi seratus tahun mah kita insyaallah udah meninggal, enggak santai aja. Stroke-nya di kuburan nanti. Jadi insyaallah begini Bu, Ibu Neneng, ini saya panggil Ibu atau panggil Mbak atau panggil maaf saya tanya saya senang dipanggil neneng aja, Pak Ustaz. <tuh> neneng ya? Oke. Okay. Neneng ya? Oh, <tuh> <tuh> ibu deh, <tuh> ibu aja deh. <tuh> ya. juga ibu juga Jadi intinya adalah, ada sesuatu di dalam pikiran ibu neneng. Sebenarnya pikiran ibu neneng itu suatu kebaikan, suatu kebaikan. Suatu kebaikan dipikirkan, dijalani, itu suatu kebaikan. Cuma, di dalam menjalani kebaikan ini, ibu neneng itu... Ada jengkel, ada marah, ada emosi Ada, gak tahu sama siapa Allah Allah, saya gak tahu. Nah, ini Selama beberapa bulan ini Atau selama beberapa ini Bu Neneng itu jengkel sama siapa sebenarnya Kalau yang sebelah kanan pikiran Sampai ke kaki Itu kan urutannya mulai dari Merasa benar, sebelah kanan Kemudian kalau mata Melihat sesuatu, ingin Sekali yang dilihat itu suatu kebaikan ingin sekali yang dilihat itu suatu kebenaran tapi kadang-kadang jengkel dengan diri sendiri kemudian kalau sampai kaki berarti termasuk cara kerja ay, cara cara menganalisa maksud saya itu dalam mengatur rumah tangganya itu juga maunya benar, maunya baik tapi tetap ada jengkel jadi semuanya banyak jengkel saya gak tau Bu Neneng ini jengkel sama siapa sih Suaminya sudah punya suami? Sudah menikah? Pastinya udah ya? Uh, sudah meninggal. Oh sudah meninggal, mungkin ya. sudah ada putra putrinya di rumah juga? Uh, putra putra ada? Putra ada ya? Jengkelnya sama siapa nih kira-kira benar nggak? Uh, ada lah, tapi susah saya ceritanya Pak Ustad. Oh nggak sembuh kalau susah <laughs> kan? <enggak. Sembuh. laughs> Gampang diceritakan aja bu, apa sama tetangga, sama saudara sendiri? Nggak sembuh, nggak sembuh. <laughs> Jadi memang ada Pak Ustad? Ada ya, yang terakhir kali ada, ada. Uh, yakin ya? Ada yakin sekali, karena saya memang ada suatu pekerjaan dengan uh, uh, uh. teman. Uh, uh. Uh, dan teman itu melarikan dari uh, Apa namanya Dari tanggung jawabnya Wajibanya. Jadi kasarnya begini saya ada uh, Seperti saya sama mas Yaki Misalnya ada uh -huh. membentuk suatu pekerjaan Suatu perusahaan Terus ah. uh, teman itu melarikan diri Sehingga uh, saya merasa Jengkel uh, Jengkel, merasa bersalah terhadap keluarga Dan terhadap uh, pekerjaan itu gitu. Oh gitu okay. Sebentar, sebentar Saya mau tanya Melarikan diri dari tanggung jawab Pak maksud, maksud maksud saya yang mau saya tanyakan adalah melarikan diri dari tanggung jawab dan membawa uang atau hanya melarikan diri dari tanggung jawab saja? Semuanya Pak Ustaz. Semuanya, uangnya dan tanggung Jadi uang juga dibawa, tapi Ibu nenek enggak ikut kebawa kan ya? Mudah-mudahan jangan Pak Ustaz. Ya nah, kalau kebawa Ibu nenek enggak mungkin sampai di Masjid An-Nida <laughs> maksudnya. <laughs> Betul Pak Ustaz. Ya intinya adalah ikhlaskan semuanya karena Allah Taala ibu neneng lepaskan masalah itu serahkan tawakal ya jadi istilahnya kalau ibu neneng itu e, sudah mendirikan suatu perusahaan Faiza Azam tak fatwakal Allah jadi e, sudah yakini bahwa itu semuanya itu diyakini kemudian tawakal kepada Allah Taala jadi intinya nanti perusahaan itu jadinya baik atau kurang baik, kita tetap Ikhtiarnya baik Permasalahan Allah itu masih belum Menjadikan baik, Allah belum Menjadikan baik, karena kekurangan Kita, kan bisa aja ya Karena kekurangan kita, karena kebodohan Kita mm -hmm. Itu tadi Wajahnya Fitnatan atas birun Sungguh kami ciptakan kamu, ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar? Orang Bandung ini biasanya sabar-sabar. Insyaallah, Pak Ustad. Insyaallah ya. Insyaallah. Insya saya punya. mau tanya, tadi sakit nggak kepalanya? Uh, tadi di rumah sih memang uh, sakit, okay. tapi saya sudah coba beberapa kali, Pak Ustad. Ya. Setiap saya di masjid pasti nggak sakit. Oh, oh, itu kangen sama lah. masjidnya itu. Insyaallah, Pak Ustad. Ya, kan? kangen sama masjidnya. Jadi yeah. bukan kangen sama saya, kelihatannya sama masjidnya. Sama masjidnya. Jadi berarti Bu Neneng itu harus harus rajin ke masjid. Atau mungkin sama semuanya Pak Ustadz, sama seisi masjidnya. No. Oh, <laughs> oh, Oke okay. terima kasih. Eh ya, Hatur nuhun Ibu Neng, semoga nggak sembuh ya. Dan siapa tahu salam ini salam lagi nonton salam. juga nih partnernya yang menarikan diri itu ya. Mudah-mudahan nonton. Mudah-mudahan ya. melihat di acara melihat, ini, melihat kemudian berdata. nangis minta maaf, minta maaf dan mengembalikan semua plus bunganya <laughs> dan semuanya sehat. Alhamdulillah, Baik, pemirsa di rumah masih, alhamdulillah. masih alhamdulillah. banyak sekali permasalahan. Sabar ya, ya. Bu Neneng. Ya, ya. ya, Alhamdulillah. Ya, ya. ya mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Amin. <laughs> maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Jodoh ya. Oke, okay, baik, Pak Ustad terima kasih. Ya. Baik pemirsa di rumah masih banyak sekali ya hal-hal yang masih ingin kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di bengkel hati. Baik pemirsa masih di bengkel hati bersama saya Tukus Zaki dan juga Ustaz Danu dan sekarang waktunya kita untuk membahas SMS SMS yang sudah masuk nih ya. SMS banyak banget tapi kita harus pilih beberapa SMS yang menarik dan ini yang akan kita bacakan ini menarik banget pemirsa nih ya Oke pertanyaannya ini dari SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum dari hamba Allah di Jakarta katanya Bagaimanakah bersikap terhadap orang tua yang sedang sakit parah dan gak ada harapan untuk sembuh boleh enggak kalau didoakan agar segera dipanggil Allah? Gimana tuh Ustaz? Pertanyaannya seperti ini Jadi <laughs> wah wow, ketawa nih Bu nih. Ketawanya keras banget Bu tadi itu ya. Oke gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari pemirsa? Iya sebenarnya Bisa, ini ini ini subjektif sekali ya. <hah> kalau umpamanya eh, bagaimana bersikap terhadap orang tua sedang sakit parah dan gak ada harapan sembuh hmm. sebenarnya yang mengetahui harapan sembuh itu kan Allah Ta'ala jadi kita ya. tidak tahu dokter pun tidak tahu Nah, hmm. boleh enggak kalau didoakan agar segera dipanggil Allah <laughs> ya oh, sudah oh, gak apa-apa namanya orang itu kan ber ya. berasumsi kan banyak ya Di hmm. sini saya tidak bisa bilang salah enggak tapi ya, janganlah seperti ini hmm. Kalau bisa begini, para putra putranya, ini orang tua ini dua dua-duanya sakit atau salah satu. Nah, semua putra putrinya itu dikumpulkan. Ini yang yang sering saya ceritakan, dikumpulkan. Kemudian sama semua putri putra putrinya menjalankan uh, sholat sunah tahajud. Mulai hari itu jangan ada sholat yang bolong-bolong deh kan gitu ya, sholat sunah tahajud. Kemudian di sholat sunah tahajud itu harus ada uh, Uh, selesai sholat sunnah maksudnya ya, ya. Itu mohon ampun kepada Allah jelas. Diawali dengan ya baca kalimat ta'ibah lah ya sebelumnya. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala bersyukur atas nikmat. Kemudian memohonkan kesalahan. Mohonkan ampunan atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang tua. Yang ketiga. Nah yang ketiga itu pilihan. Kita harus ada dua. Ya Allah jika memang engkau mengizinkan orang tua kami bisa bersuah dengan kami lagi berikanlah kesadaran sadar dulu sudah sadar dulu ya sadar dulu dalam berdoa minta sadar ini bisa seminggu dua minggu tiga minggu ini harus sabar ini sang putra-putra ini jangan mamanya ya Allah eh baru sekali ini ya Allah aku mohon agar orang tuaku kalau engkau izinkan untuk bisa bersuah dengan kami sadarkan tapi kalau tidak Ambil lah, itu ya jangan, itu keburu-buru namanya Pokoknya belajar 3 minggu 1 bulan itu untuk menjadikan orang tuanya sadar Nah insya Allah, kalau memang Allah itu berkenan ya dalam 1 bulan tersebut Bisa sadar berarti doa para anak-anaknya dikabulkan Nah kemudian setelah orang tuanya sadar, baru diajak untuk istighfar orang tuanya Kalau orang tuanya bisa istighfar, diajak untuk mohon kesembuhan, itu aja ritmanya ya. Tapi kalau enggak ya nanti pertanyaannya besok lagi aja ya pertanyaan Baik. dikirim. Lalu mungkin tadi di. dengan manajemen sabar tadi itu. Ya harus gak? sabar, memang harus sabar menunggu gak boleh keburu-buru. Okay. Ini keburu-buru pertanyaannya saya adalah apakah yang diinginkan, maaf-maaf -ma bercanda ya. Apakah ada waris yang mau diinginkan gitu ya. Bercanda gitu ya. kalau ini bercanda. Oke okay. baiklah pemirsa di rumah sekarang mungkin uh, Ustadz kita sama-sama berdoa untuk kebaikan ya. kita semua ya Ibu-Ibu dan bapak doa yang ada disini ya Silakan Ustadz untuk dipimpin doa. Iya. Alhamdulillah, jamaah di Masjid Anida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah Marilah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dekat dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, amin Bismillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shahbi ajmain Ya Allah, Ya Aziz Engkaulah menciptakan kami dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Engkaulah yang mengatur bumi beserta langit, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa yang kami lakukan sejak kami akhir balik hingga saat ini, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang sangat besar, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami Kepada suami kami Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Kepada umat dan makhluk yang diciptakan di muka bumi ini Allah Ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Allah Dan kami mohon agar Engkau amuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami Allah Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu yang ada dalam Quran dan as sunnah Ya Allah, hmm. alhamdulillah Engkau telah menitipkan nikmat dan rizki kepada kami Ya Allah. Amen. Ya Allah, jika di badan kami banyak sekali azab yang Kau timpakan kepada kami berupa sakit, jika itu dari kesalahan dan dosa kami, ampuni dosa kami Ya Gafar. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah, dan kami mohon kesembuhan kepadaMu, Ya Allah, agar kami lebih sujud kepadaMu, Ya Allah. Dan jika ada sakit pada anak-anak kami, karena dosa-dosa kami orang tuanya, Ampuni dosa kami, Ya Allah, dan kami mohon kesembuhan kepadaMu atas anak kami, Ya Allah, agar keluarga kami lebih sujud kepadaMu, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gonaran syaitan yang kau kutuk. Jauhkan kami dari emosional kami, jauhkan kami dari amarah kami, dekatkan kami dengan kesabaran-Mu, dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawada warahmah. ya Allah. Jauhkan kami dari musibah-Mu di muka bumi ini, ya Allah jauhkan kami dari siksa-Mu nantinya di alam kubur dan jauhkan kami dari siksa pedih di akhirat kelak ya Allah la ilaha illallah muhammad rasulullah rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin amin Baik pemirsa di rumah, tadi kita sudah membahas banyak sekali permasalahan-permasalahan yang anda hadapi dan juga jemaah-jemaah di sini untuk, untuk berkonsultasi dengan Ustadz Danu ya. Kita hanyalah manusia biasa yang pastinya banyak sekali masalah, tapi masalah itu pasti bisa ada jalan keluarnya, Ustaz ya. InsyaAllah. Allah kita dengan baik berikhtiar dan dengan sabar, mudah-mudahan permasalahan anda di rumah semuanya bisa teratasi dengan baik. Dan waktunya saya pamit mundur dulu dan Ustadz Danu juga pamit mundur dulu, sampai ketemu lagi minggu depan hanya di bengkel hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kaya yang miskin yang...